Baiklah pemirsa yang budiman. Mengapa Allah menciptakan ilmu? Ternyata ilmu itu diciptakan untuk menuntun amal. Ibu? Jelas tidak Ibu? Bapak, ini Ibu terus katanya. Bapak kan ya, jelas ya. Beda ada satu habitat. Allah menciptakan ilmu untuk menuntun amal Allah menciptakan ilmu untuk diamalkan Maka kalau orang berilmu dan diamalkan jadi kemuliaannya Tapi orang berilmu tidak diamalkan Maka ilmu itu yang akan menghinakannya Contoh ibu-ibu Rajin ke pengajian Pulang ke rumah Kata suami mah kamu teh sehari tiga kali kayak makan aja ke pengajian. Pagi, siang, malam. Tapi mana hasilnya? Papa masak loh. Eh, pa, papa makan bisa mandiri. Masa udah tua disuguhin mama? Mama tuh mencari ilmu. Mencari ilmu tuh wajib, tahu tidak? Papa harus tahu bahwa suami itu harusnya mendidik istri. Tapi istri yang mendidik suami. Wah, iya mah kacau ilmu. Apa yang dipelajari? Bukti dari ilmu adalah amal, jelas tidak halal. Makanya orang tahu ilmu solat tapi tidak solat maka ilmunya itu jadi fitnah. Disebutnya juga taburamaktan indah Allah antakulu malatafalun amat besar kemurkaan di sisi Allah. Orang yang mengatakan, tapi tidak diperbuatnya. Maka ibu bapak sekalian, berbarengan dengan nyari ilmu, langsung saja amalkan. Ini rahasianya, latih. Latih. Dapat ilmu, eh, itu pemarah tuh. Saya sakit hati, dia marah-marah terus. Ada di sebuah kantor, bu. Si suaminya mau dijadikan pejabat, tapi ditolak oleh oleh masyarakat di sekantor itu kenapa karena istrinya pemarah pemarah ternyata tidak disukai pelajari bab marah bagaimana Rasulullah oh Rasulullah itu ternyata jarang marah marahnya tuh sedikit sederhana oh ternyata Rasul itu melarang marah kenapa pemarah itu ternyata matanya juga jadi terbeliak wajahnya jadi petot kata katanya jadi keji Detak jantungnya jadi tidak normal. wibawanya jadi anjlok. Pahalanya jadi hangus. Dia jadi dibenci. Makin banyak ternyata pemarah itu lahir batin rugi. Oh, kalau begitu saya akan latih diri. Tanya ke anak-anak. Kalau mama pemarah enggak? Oh, bukan pemarah. Mama-mama sangat pemarah. Tanya ke suami. Apa? kalau mama bagaimana ah untung aja papa mama masih tahan tanya ke pembantu di ibu pemarah tidak Loh, ibu harusnya bisa mengerti tiap minggu pembantu ganti tuh menandakan tidak tahan bagaimana tinggal saja riado nah ini kuncinya latih Pagi sampai dhuhur saya harus bisa menahan marah. Saya harus nahan marah. Tahan. Ada yang tidak enak. Tahan. Tahan. Tahan. tahan. Kuncinya sukses adalah melatih diri. Hei, ibu-ibu gendut. Heeh. Betul. Betul. Sed 80 kilo tepat. Tahan. Karena dia bukan menghina tapi memberi tahu kenyataan. Hei, Mas, itu hidung kutil. Hidung. Hidung. Hei, monyet lo Bukan bukan. Sebab kalau gak dilatih Bagaimana jago, betul tidak Jadi se jadikan setiap orang yang menyinggung perasaan Jadikan setiap keinginan yang tidak terkabul Jadikan setiap suasana yang tidak menyenangkan Jadi latihan Latih <tuh> Tahan, jangan marah Ketika mau makan nasi terlalu asin <tuh> Asin Hmm, hmm, hmm, variasi. Kalau setiap urusan jadi marah, kapan kita bahagianya? Jadikan setiap urusan jadi latihan. Dihina orang jadi latihan. Dimarah suami jadi latihan. Anak cengeng jadi latihan. Latih tiap hari latihan, latihan. Insya Allah ibu akan tampil menjadi pribadi yang bijaksana. Eh hey mama, kamu ni di rumah ni ga ada manfaatnya sama sekali. Kasih belanja segini, habis terus, habis terus. Latihan, latihan, tenang, latihan. Saya harus kuat, latihan. Mau jadi beda dari di sorga, singkuhat. Ini beginilah caranya, Bu. Mau jadi dermawan, ga bisa sekaligus. Dapat uang, potong 2,5 persen. Jadi miskin tidak. Ternyata selama dua bulan saya dipotong tidak jadi miskin. Naikkan 5 persen. Dapat 100 ribu, sidekah 5 ribu. Sebelum masuk saku, keluarkan. Miskin tidak? Tidak jadi miskin. Naik 10 persen. Dapat 1 juta, potong 100 ribu. Hmm. Tidak jadi miskin, naik 15 persen. Tidak jadi miskin, naik 20%. Kenapa jadi tegang begini? Si deka belum tegang duluan. Hey. Takut habis ya. Kita mau untung belum? Pelit duluan. Jangan risau, potong. Coba latihan. Sekarang santuni tetangga. Dua rumah, tiap bulan belikan odol, belikan sabun, belikan sampo. Harga 10 ribu, 15 ribu. Kasih tetangga miskin tidak. Tidak miskin lagi. Naik 5 tetangga. Naik 10 tetangga. Naik 15 tetangga sampai akhirnya kita yakin tidak akan miskin dengan bersedekah. Mana qasad sadaqatin min mali. Tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Itu bisa kalau kita rajin berlatih. Ibu. Jelas tidak? Latih, latih, latih Ingin ahli sidukah, latih Ingin ahli senyum, latih hmm. Lihat suami, pak hmm. hmm. Kenapa kamu nyengir? Bukan nyengir, pak Latihan senyum, tenang Balas keburukan dengan kebaikan Misalkan ada tetangga yang pelit Dia bisa pelit, kita dermawan Kita punya wajib, kirim Tahu-tahu piring pulang kosong, tidak apa-apa. Karena kita tidak berkurang pahalanya, karena dia tidak mengembalikan Latih. Ada orang itu, misalkan dia selalu menghindar, tidak mau silaturahmi, datang kita ke teman-teman. latih. Pokoknya kita sambungkan kepada yang memutuskan, memberi kepada yang pelit, memaafkan dikala kita mampu membalas. Latih. Itu enak kalau dilatihmu. Setuju, Tidak. Memang tepuk tangan tuh menular, ya. Satu berebet semua. Latih, latih. Balas keburukan dengan kebaikan. Latihan apalagi Latihan sopan kepada siapapun. Latih, latih. Bagaimana cara melatihnya? Jangan merendahkan orang lain. Kepembantu sopan. Bibi, maaf. Itunya jangan digosek-gosek. Bibi, maaf, ya. Para pemirsa yang budiman di rumah, sing sabar ya. Karena banyak bayi di sini, banyak anak-anak belum mengerti bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan ejaannya. Latih. Latih menyuruh dengan maaf, tolong. Latih berterima kasih. Terima kasih kalau ada orang berbuat kebaikan kepada kita. Latih, berbuat lebih baik lagi. Dia ngirim misalkan wajib satu, kita kirim kepada dia makanan yang lebih baik. Pokoknya kalau ada orang berbuat baik, latih balas kebaikannya. Sebetulnya ini agak klise, tapi saya gak kuat pengen cerita. Pak Makmur, dengan Pak Makmur. Masa lupa? Pak Makmur itu terkenal orang yang bisa membalas kebaikan orang lain. Suatu saat ada yang datang bawa singkong. Wah... Masih ingat tidak ini? Masih ingat? Ya bagus, yang ingat cerita sekarang.